Bapak Ferdi, selamat siang, Pak. Ya, selamat siang, Silakan, Pak. Menurut saya, yang tidak perlu diselamatkan, karena c a d a n g a n d e v i s a、uh, negara kita itu sudah kuat sekarang. n a k seperti dulu hanya enam belas miliar USD lah, sama udah hampir berapa? Hampir enam puluh ya, kalau tidak salah. Iya, enggak perlu. Dan kalau ada yang selamatkan, terus ada ujung-ujungnya lagi. Begitu, Pak. Oke,、okay, terima kasih, Bapak Ferdi. Berikutnya, Bapak Gilbert. Iya. Silakan, selamat, Pak. Selamat siang. sama jangka, iya saya i h lebih percaya dengan Pak Burhanuddin ya, karena kita sebagai rakyat yang tidak mengerti dengan ini semua kita tahu b a h w a memang bank itu bank cacing ya, bank kecil ya, jadi kalau 15 m a belas bank teraset、eh, 80 persen berarti bank i n i y a apa, r i n g b e a p a beberapa persen ya, saya rasa kalau rakyat yang rakyat inginkan ini bukan sistemiknya yang rakyat inginkan ini kemana uang-uang ini パパパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、にパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、s パ、パパ、パパ、a パ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、 Uh, pendapat logik dengan pendapat psikologis ya ketika itu yang terjadi pasti psikologis yang lebih dominan terus、nah, i t u memang bang s i a m t o r y harus diselamatkan tetapi mengenai dana yang larinya kemana harus diusut jadi saya setuju dengan pendapat yang sebelumnya sistemik atau bukan sistemik udah bukan masalah lagi tapi dana yang kemana nya itu yang harus diusut dan penjahat penjahat yang dihukum gitu、Masih. terima kasih bapak Amir berikutnya bapak Alex selamat siang pak siang. halo silakan pak Saya j u harus diselamatkan pada saat itu. Perkara tidak, negatif apa, sama s e r a n a n kita itu bukan tidak. Kita s p o n a n i s a t o r a y edukasi d e n a n dua pencegih. i t a katakan i t a membedakan mana yang benar, mana y a tidak. Jadi mereka ikut-ikutan, pemikiran u k a n g orang bilang ada masalah, semua jelas aneh. Jadi tadinya pada saat itu, dia kerja, itu harus p e n u Itu saja, terima kasih. Terima kasih, Bapak Alex. Tak henti, selalu sore. Ya s o r e s i l a k a n Pak、uh, Kalau menurut saya memang Bank Senturi pada saat itu harus diselamatkan ya. Orang di Singapura, Australia, jadi berani bailout semuanya kok Ya kan mereka negara lebih p i n t a r lebih maju dari Indonesia b e r a n i menanggung semua uang yang bank Pasal Senturi satu bank kecil aja kita gak berani nyalamatin Kadang-kadang saya lihat orang Indonesia terlalu mikir y a n aneh-aneh gitu Ya terima kasih ya サマトレスがすぐにサキーとはパコン、カロー、ンリープクイトンクファンファンライン、サンディング、イトタンクファンライン、イトタンクファンライン、イトタンクファンライン、イトタンクフンライン、イトタンクイン、イトタンクファンライン、イトタンクファンライン、イトタンクファンライン、イトタンクファンン、インクファンライン、イトタクファンライン、イトタクファンライン、イトタクファンライン、イトタクファンライン、イトタクファン Pengamat ekonomi itu, c r i s t i a n o Wibisono, pas apa yang bilang bahwa yang dijamin LPS itu ada 900 triliun, tapi yang tidak dijamin itu yang di atas 2 miliar itu 600. Seandainya itu t e r g a d i ras Indonesia mau bagaimana membayarnya 150 triliun, itulah yang ditakutkan. j a d i kalau menurut saya, baik itu tindakan bahwa... pengambilan keputusan bahwa ini mempunyai dampak sistemik dan diselam, perlu diselamatkan t i n g g a tidak terjadi kondisi-kondisi yang dulunya itu terima kasih terima kasih kembali Pak Iwan yang berikutnya Pak Seven selamat sore Pak Alamsa selamat sore ya s i l a k a n Pak kalau menurut saya Bu ya dua-duanya benar itu、Bu. ya sebaiknya p a n s u s m e n podi i r a s ya、tuh. Jadi apa Maksud saya Ya Dua-duanya ditampil dikonfrontir Terima kasih d u Terima kasih Pak a m Syah Selamat sore Pak Surya Halo Selamat sore kasih, Pak Surya. Daripada b e l o t s e n t u r i Dengan b e l o t Rakyat Kecil yang lebih penting itu t a n y a aja ya. ya Terima kasih Pak Surya, Pak Latif Selamat sore Selamat sore selamat, selamat, selamat. Kalau menurut saya maksa ya yang namanya keputusan politik itu n gak g bisa、uh, d i s a m a r a t a k a n dengan k e p u t a n n d a n atau gak kena Itu sama juga seperti sebaiknya polisi tidak melakukan apa-apa daripada kena、uh, HAM Jadi saya pikir kalau、uh, otoritas pengindonesia melakukan penyelamatan lepas dari apakah hasilnya baik atau tidak Itu kewajiban mereka 私はそれでクリアしたのです a クリアしたのですが、クリアしたのですが、クリア e たので a が、クリ e、eh, したのですが、クリアしたのですが、クリアし t a ですが、クリアしたの a r が、クリアした i ですが、クリアしたので a k クリアしたのですが、クリアしたのですが、クリアしたので e が、r リアしたのですが、クリアしたのですが、クリアしたのですが、クリアしたのです a クリアしたのですが、クリアしたのですが、クリアしたのです i クリアしたのですが、クリアしたのですが、クリアしたのですが、クリアしたのですが、クリアしたので a が、クリアしたので u が、クリアしたのですが、ク o アしたのですが、クリアしたのですが、クリアしたの Amin r a i た itu. セ・リーマン・オピニオン・ブルタマス・レア・リニス・アディリー・サマス・レア・サカランキス・アハラフニス・フロー・アンゴタ・デ・プエル・ポリティクス・ドラマジャン・ドゥポニオン・オタクヤヤヤヤヤン・メモンス・ブルナレクア・オブナルト・パタヤヤ・ガオアディベル・オーティクセントリエワ・トゥパキア・アハンド・ヤディラ・アパラキンガルタタタンガオダ・アプライズ・ジャミナン・ギ・ブランキヤ・ディッ Menurut saya sih sekarang yang paling penting t u 6,7 triliun kemana gitu loh Bukan penting masalah kebijakan lagi Kebijakan gak salah, sekarang coba andai kata waktu itu gak diambil kebijakan ini Terus dibikin pas Emangnya t u h anggota DPR mau tanggung jawab apa? Mereka sih ini lah, semua ini pada Purwan Nuri Natula juga mungkin kesal dia di penjara Jadi saling mojokin, udahlah tolong semuanya Ini ekonomi lagi mulai membaik, jangan bikin kacau lagi Kita punya saham juga melorot-melorot gara-gara s e n t u r i ini Itu pejabat sebenarnya udah makan itu cukup Udah diam-diam aja lah Tidur-tidur enak-enak Jangan banyak ganggu-ganggu -bu lagi Terima kasih Ya terima kasih Pak Billy Pak Bujono selamat sore ya selamat sore Mbak s i l a k a n Ya mau ikutan aja ngomong ini Ya itu masalah dampak-dampak sistemik itu Kalau menurut saya ya Itu bank s e n t u r i kan itu n g g a enggak Bukan bank yang ternama ya サラサジャンパーネットのサラササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササ a ササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササ e ササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササ Pokoknya udah kayaknya duit itu ya dibagi, dibagi r a s a lah. Jadi ya itu jadi kayaknya akalakalam, jadi walaupun ditutup nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada dampaknya sama sekali. Pasti, e pasti. Karena itu bank nggak terkenal gitu. Oke, s y a r a t n a itu aja. Makasih Mbak, ya, Mbak. Iya. Terima kasih, Pak p u j i n o Pak Johan? Selamat sore, Bu. Selamat sore, silakan Pak. Kalau menurut saya, dampak sistemik itu akan ada. kalau semisalnya tidak ditalangin saya pikir kebijakan mutu itu diambil oleh menteri kita itu Ibu Sri sama Albu d i o n a itu memang benar dengan waktu seminis e d e m i k i a n pendek dan situasi ekonomi pada saat itu kan sedang lagi krisis, justru kalau tidak ditalangin, s i s t e m a t i s itu dampak efeknya akan luar biasa akan t e r j e r a n soalnya masyarakat kita itu kemungkinan iku-ikutan t mungkin mereka n gak g ngerti cara keseluruhan begitu ada satu ngomong sedikit Terjadi sesuatu pasti jadi r a h Nah kalau t e r jadi r a h Sekarang s i t u a s i n y a mungkin sudah berbeda Itu anggota DPR kita Pansus itu Sebenarnya apa sih yang mau dicari Ekonomi sudah bagus Jangan diganggu lah Biarin mereka bekerja a、so, t reputasi mereka juga berbicara jauh lebih besar Dari omongan Pansus itu semua Itu dibuktikan kok Itu aja terima kasih Ya terima kasih kembali Pak Johan Dan yang berikutnya 6339160 Pas k e FM oll ext どうぞ。<Hello? S 2> yeah, Ya terima kasih Pak Anto, Pak Harun Selamat so, sore Halo Ya, ya dengan Pak, Pak Hari s o r r r y Pak a h i s i l a k a n Pak Hari Menurut saya sudah tepat sekali ya Karena、uh, pada saat itu dalam kondisi r、uh, e b a n g b a n g di, di luar negeri juga Sudah diras banyak、uh, masyarakat Bahkan di Eropa dan di Amerika Semuanya、uh, meras perbankan Karena tidak ada kepercayaan lagi Sama perbankan di luar negeri Bagaimana di Indonesia nantinya bisa melebihi tahun 1997-1998, saya rasa. Kurang lebih begitu menurut saya itu. Tindakannya sudah tepat sekali. Cuman kalau memang ada indikasi korupsi pada saat proses pelaksanaannya, ya saya rasa proses pelaksanaannya yang harus dipiksa. e r Bukan、uh, masalah bailout atau tidak bailoutnya, menurut saya seperti itu. Baik. Pak Martin, selalu so sore ya. Ya, selalu sore. s i l a k a n Pak. Saya cuma ingin... kasih satu komen aja ya, anggota dewan kita itu memang dari dulu terkenal reaktif ya, mereka itu hanya bisa melakukan suatu katakanlah bisa k i s i k gojip segala macam kalau sudah kejadian, tapi dari produk-produk mereka itu yang mereka buat gak ada satupun yang sifatnya proaktif sebelum ada kejadian ataupun suatu saran yang sifatnya konstruktif untuk membangun bangsa Jadi sebenarnya kalau saya lihat ini akal-akal a n dari anggota Dewan saja itu untuk mengusat atik Supaya nanti ada move lagi untuk pemilihan Presiden kemudian Terima kasih Oke Bu. Dengan Ini Rudi Pak Rudi oke s i l a k a n Saya cuma mau komentar disini ya Bu ya. Banyak kan serang Indonesia itu banyak kan gak jadi pupuk maka、nah, nampak Kuman disebang gak akan nampak gitu Berarti mahasiswa mah demo-demo Tua mereka jadi pejabat mereka korusi p e n g gak? パウディ、3マカシバニア。